Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal sholih untuk kita semua Ibu bapak yang Allah muliakan Barangkali ibu bapak dulu ada yang pernah belajar dasar-dasar sosiologi Masih ingat barangkali ada istilah dasain dasolan Ada satu kondisi yang kondisi ideal Dan ada yang kita sebut sebagai kondisi faq saya ingin bicara ini karena tak terasa kita sekarang sudah ada di tahun ke-1428 Hijriah Mari kita evaluasi apa kondisi ideal yang diinginkan Quran Dan bagaimana kondisi faktual yang sedang terjadi pada saat ini Allah di dalam Al-Quran berfirman bahawa umat Islam itu idealnya satu kuntum khairu umatin uchrizat lina, tak muruna bil ma'roof, batan hauna anil munkar, waktu minuna bila. Kamu idealnya menjadi umat yang terbaik, sehingga dengan menjadi umat yang terbaik, kamu bisa menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar. Jadi kita bisa menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar tu harus punya power. Kalau tidak punya power, cukup dalam hati kan biasanya. Kalau saya jadi pimpinan bapak ibu sekalian, saya gampang. Saya minta saudara-saudara sebagai karyawan Telkom solat berjamaah. Nah gitu. Saya kan bisa begitu kan? Kalau saya jadi pimpinan bapak ibu sekalian. Tapi kalau saya jadi staff, semoga para pimpinan hati kan bisa solat berjamaah. Hati. Beda kalau saya jadi pimpinan, saya mohon, nah, kan enak, kan, ngomongnya juga pede, saudara-saudara, saudara-saudara sebagai karyawan Telkom yang Muslim, mari kita mulai untuk solat berjamaah. Nah, kan enak, tu saya ngomong tu pede, kuntilm khairum umat, kamu sebaik-baik umat. Jadi kamu harus menjadi umat terbaik sehingga kamu gampang amar ma'ruf makruh danahimunkan. Jadi hadirin itu yang kita sebut dengan Kondisi ideal yang diharapkan oleh Quran Kalau kita tidak menjadi umat yang terbaik Tidak menjadi yang terbaik Bisa saja kita menyuruh yang baik Mencegah yang munka Tapi biasanya sebatas hati Ya sebatas hati gitu. Karena ya gitu. ya Kalau saya jadi driver Ini di jalan nih Ini udah waktu sholat Paling saya cuma bilang gini Aduh, kok bos saya tidak nyuruh berhenti untuk sholat ya? Ini ya, Sudah mau Jumat nih. Kalau saya jadi driver. Tapi kalau saya yang di driveri, artinya saya bosnya, saya bilang, Pak, di depan kan ada masjid, kita berhenti sholat Jumat. Nah, ini, Karena saya khair lebih baik dari dia. Saya punya power untuk mengatakan, berhenti di sini, kita sholat di sini, kita makan di sini. Nah, gitu. Makanya Allah berfirman, sebenarnya kita harus menjadi yang ideal, yaitu apa? Khairu ummah. Yang kedua, Al-Qur'an memberikan saran kepada kita umat Islam agar memiliki kondisi yang kedua, yaitu apa? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kamu ini harus jadi umat yang bersatu padu. Jadi yang pertama itu Quran mengharapkan secara individu kita harus menjadi khaeru ummah umat yang terbaik. Yang kedua umat tauhidah. Sekarang saya punya potensi lebih, bapak ibu punya potensi lebih, punya. Tapi kita tidak pernah sinergi. Apa yang terjadi? Ya kekuatan itu tidak akan terlihat walaupun saya handal, anda handal, bapak handal, ibu handal. Lep. Tapi kalau masing-masing tidak bersatu padu Maka kehandalan individual itu tidak akan terasa Tapi boleh jadi Saya punya kelemahan Bapak punya kelebihan Ibu punya kelemahan Bapak punya kelebihan Apa yang terjadi? Begitu bersinergi Satu sama lain akan saling cover Makanya Allah mengharapkan Sebenarnya kita bukan hanya menjadi khairu ummah, Tapi khairu umat yang terbaik Tapi juga harus menjadi umat awahidah Umat yang bersatu padu Itu yang kedua kondisi ideal yang kedua. Kemudian hadirin, kondisi ideal yang ketiga, Al-Qur'an mengatakan kita ini harus menjadi ummatan wasato, umat yang mampu memberikan solusi. Wasato itu artinya tengah. Jadi selalu ada di tengah-tengah. Ini dengan ini si A dengan si B ada problem. Cek cok. Tat tat tat. Saya datang sebagai penengah Itu namanya wasato umat wasato itu umat yang selalu bisa memberikan solusi Persoalan ekonomi kasih solusinya Persoalan politik kasih solusinya Persoalan mismanagement kasih solusinya Jadi Allah mengharapkan kita ini menjadi umat yang bisa memberikan solusi kepada orang lain itu tiga kondisi ideal yang diharapkan oleh umat, oleh Al-Quran. Satu, kita ini menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummah. Yang kedua, kita ini harus menjadi ummat tawahidah, inna hadihi ummatukum ummat tawahidah, harus umat yang bersatu padu. Dan yang ketiga, Al-Quran mengharapkan kita ini menjadi ummat tawahsato, nas. kamu menjadi umat yang bisa menengahi, sehingga kamu bisa memberikan solusi kepada umat-umat yang lain hadirin Itu yang kita sebut sebagai kondisi ideal yang diharapkan. Pertanyaannya apakah kondisi ideal ini sudah ada pada umat Islam? Iya dan tidaknya kita harus melihat kondisi faktual. Yang pertama saya melihat kondisi faktual kita ini kita mengalami apa yang disebut dengan krisis identitas. Yang saya maksud dengan krisis identitas, Islam belum menjadi jati diri orang Islam. Jadi gini maksud saya. Umat Islam ini jumlahnya banyak, tetapi nilai-nilai Islam tidak terlihat dalam kehidupan umat Islam, gitu. Islam mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan komitmen. Islam mengajarkan kedisiplinan. Islam mengajarkan kebersihan. Tapi itu berada pada tataran konseptual. Belum menjadi tataran realitas. Mohon maaf. Kan bapak ibu juga sudah tahu lah. Ini kan sudah tidak perlu disebutkan. Tapi ini hanya penegasan saja. Kan negeri kita umat islamnya 80%. Idealnya kan nilai kejujuran itu harus kelihatan. Tapi mohon maaf saja. Kan manipulasi korupsi di negeri kita ini kan masih luar biasa. Penyakit yang sepertinya sudah berakar yang saya tidak mengatakan pesimis tapi ya kenyataannya kan belum berubah ya apakah itu zaman Orde Baru apakah zaman reformasi kan itu baru permukaannya saja real realitis realistisnya kan belum berubah kita belum berubah sebenarnya ya hanya yang satu kelihatan yang satu tidak kelihatan yang satu dihajar yang satu tidak dihajar gitu aja sih sementara ini ya jadi sebenarnya belum ada perubahan signifikan antara zaman Orde Baru Orde Lama Orde reformasi ya kurang lebih ya cuma beda baju saja. Ya bapak, ibu setuju boleh tidak setuju juga tidak apa-apa. Itu kan namanya juga analisis. Analisis itu sah-sah saja kita kemukakan asar ada landasan-landasan. Kalau kita lihat fakta-fakta kan masih belum. Padahal umat Islam itu 80% nilai Islam itu mengajarkan kejujuran, komitmen dan seterusnya. Faktanya kan enggak. Itu kita sebut krisis identitas. Islam baru sebatas angka, belum sebatas realitas. Itu. Yang kedua, kita mengalami apa yang disebut dengan krisis orientasi sosial. Yang saya maksud krisis orientasi sosial apa? Mohon maaf, persoalan-persoalan sosial ya, yeah. kemasyarakatan itu kan masih lebih banyak dipegang oleh orang lain daripada dipegang oleh kita. Jujur saja, rumah sakit rumah sakit terbaik kan bukan rumah sakit yang ada kata Islamnya di situ. Rumah sakit non Muslim, ya. Kalau kita mau jujur, eh, apa namanya itu panti asuhan panti asuhan terbaik kan belum bukan milik kita, milik mereka. Padahal jumlah kita kan luar biasa sekali banyaknya gitu. Kalau bicara pengumpulan dana, idealnya kan panti asuhan kita tuh pasti makmur. Ternyata kan tertatir juga. Panti asuhan mereka itu mewah, bersih, terawat, dan lain sebagainya. gitu. Jujur Pak, ya kita lihat sekolah-sekolah terbaik itu bukan sekolah-sekolah berlabelkan Islam, tetapi berlabelkan mereka. Saya tidak menyalahkan mereka, itu keberhasilan mereka yang harus kita contoh. Boleh jadi bapak ibu lebih bangga putranya kuliah di arsitektur Pamaranata atau di kedokteran apa di arsitektur Unpar atau di kedokteran Marangata daripada yang berlabelkan Islam. Maaf bukan berarti saya mengatakan mereka itu jelek, itulah prestasi yang sudah diraih oleh mereka dan itulah kenyataan kegagalan kita dalam bidang sosial kemasyarakatan. Jadi bapak ibu, saya lagi bicara itu kondisi faktual Bapak, Ibu setuju, boleh. Tidak setuju juga, masa tidak setuju? Ya, itu. Ya kan? Jadi maksud saya, setuju boleh, tidak setuju juga, masa tidak setuju? Lihat kenyataan-kenyataan itu, gitu. Ya, Pak, Bu lihat itu di kita maya, kalau ingin bikin masjid, lama. Itu sambil gini-gini di pinggir jalan, ya kan? Pakai sayur, apa sih? E, apa tuh? Ya, gitu serok apalah gitu ya. Uh, bikin macet segala macam. Maaf orang lain itu kalau bikin gereja, tak tak tak tak. tak. Jadi aja. Enggak ada menerima infak sedekah, enggak ada. Kalau oh, daya mereka mah enggak ada indra. Sedekah ya maksudnya enggak ada kayak gitu. Sayur pun enggak ada. Tiba-tiba plek, jadi aja mewah. Udah gitu, enggak pernah tanggung-tanggung. Tempatnya selalu di tempat-tempat yang memang strategis. Coba lihat di Bandung ini, ya. Bandingkan antara gereja dan masjid. Itu beda posisinya juga. Dari segi harga tanah juga beda. Dari posisi kan gitu. Nah maksud saya. Ya makanya gini. Ibu bapak saya tidak mengatakan mereka itu salah. Itu prestasi mereka yang harus kita contoh dalam arti. Kenapa bisa begitu kok kita enggak gitu loh. Nah gitu. Jadi saya ingin mengatakan ini yang kita sebut sebagai kondisi faktual. Bahwa mohon maaf sosial kemasyarakatan kita kita kalah kita tidak bisa belum bisa bersaing gitu. Sampai di kalangan para dokter, kan saya suka ngisi tuh, dokter-dokter spesialis pengajian itu ada canda di antara mereka, ya. Sebenarnya canda ini spesial mereka tidak boleh diceritakan pada Bapak Ibu, makanya ini rahasia. Jangan sampai bocor. Ini rahasia, jangan sampai bocor ini. Ini ini mereka dokter-dokter suka ada bercanda gitu, ya. gini. Mun kira-kira pasien teh pimaoteun bawa ke rumah sakit Islam Ameh ayah anu nalkinan. Jadi sekiranya pasien itu bakal mati, bawa ke rumah sakit Islam, bawa ke seluruh rumah sakit Al Ihsan, bawa ke rumah sakit Muhammadiyah supaya ada yang mentalkinkan. Tapi kalau pasien ini ingin sembuh, bawa ke Advent atau ke Borumius. Gitu, itu itu canda, canda sih. Jangan sampai diberitakan ke yang lain. Itu canda ya. Maksudnya itu canda apa? Ya, sanda bahwa jujur saja bapak ibu boleh jadi lebih mantep begitu gawat gawat tuh bukan ke sore yang ke bebas tapi ke ku... dagok gitulah ya dari posisi juga udah kelihatan dari posisi itu udah kelihatan. Nah, saya hanya ingin mengatakan Pak Bu ini fakta. Makanya saya bilang, Bapak Ibu setuju boleh, tidak setuju, masa tidak buka mata, hati, dan telinga? Gitu kan? Nah, jadi kita mengalami krisis identitas, kita mengalami krisis orientasi sosial, dan yang ketiga, mohon maaf. Kita masih mengalami krisis persatuan, krisis ukuah, krisis persaudaraan. Mohon maaf Pak bu di RT, di RW itu kalau pengajian, ini menurut pengakuan para DKM level RT, level RW kan ini DKM nasional kalau di sini. Jadi DKM yang sudah multi kultur, multi, ah pokoknya kalau DKM di sini mah beda, ini mah de, keluhan DKM di level RT atau RW, kan saya suka ceramah tuh kalau malam itu keluhan mereka gini, kalau DKM ini mengadakan pengajian, mengirimkan undangan ke masyarakatnya, ya pertama kali ditanya oleh warganya, ustadnya siapa? Udah dijawab, itu Ustadh Wawan dari mana? Dari NUO, oh, dari NU. Kalau dari NU mas saya nggak akan datang. Itu saya suka kaligata, saya suka alergi, kan gitu. Akhirnya ustadnya berpikir, ustadnya diganti lagi bulan depannya bukan dari NU bulan depannya dari Muhammadiyah dikirimkan undangan yang pertama kali ditanya bukan temanya tapi siapa Ustadz kan di, harusnya kan kalau seminarnya siapa te, apa temanya apakah orangnya punya kapabilitas yang menyampaikan ya, yang pertama kali ditanya Ustadznya siapa itu Ustadz Bawan dari mana dari Muhammadiyah oh kalau dari Muhammadiyah saya tidak akan datang saya suka ngantuk sekali berikutnya Ustadznya diganti lagi dari Persatuan Islam ya. Ustaznya siapa? Itu Ustaz Agus dari mana? Dari Persatuan Islam. Oh, kalau dari Persatuan Islam, maaf saya enggak bisa datang. Mungkin saya nanti darah tinggi. Jadi apa eh, saya suka darah tinggi, suka emosi gitu kan. Akhirnya berikutnya katanya ustaznya itu ganti lagi ya. Sudah saya. Ustaznya siapa? Itu Ustaz Aaam dari mana dari percikan iman. Apa kata orang, "Oh, kalau gitu enggak apa-apa." Katanya kan gitu. Enggak apa-apa katanya. Sebab dia mah katanya bukan NU, bukan Persis, bukan Muhammadiyah, gitu kan? Jadi saya ingin makdus Ustaz Ahmad cenah bukan PKS, bukan PBB gitu, tapi seorang muslim warga negara Indonesia. Panggil. Jadi sekarang ini orang suka melihat kotak. Di kotak-kotak kotak-kotak. "Maaf Pak, Bu, begini sebenarnya." Ya, bapak ibu di akhirat tidak akan ditanya NU versus Muhammadiyah enggak akan. Percaya ke saya, enggak akan ditanya. Misalnya nih, nanti di akhirat itu malaikat mengatakan, "Ya, Aa masuk surga." Ya, alhamdulillah ya amin. Gitu. Karena ada ibu-ibu bilang ini, "Padoh." Bukannya mendoakan kan? "Padoh." Ya amin, amin. Saya bilang, "Begitu saya mau masuk surga, kata malaikat, tuh, S -s -s -s, "Nanti dulu. Kartu anggota NU-nya mana?" Kartu Anggota Persisnya mana? Kartu Anggota Muhammadiyah. Pak Bu, di akhirat kita tidak akan ditanya NU Persis Muhammadiyah. Yang akan ditanya itu Amal Soleh kita. Nah, tapi cara berpikir gitu di masyarakat itu masih susah untuk mengatakan yang ditanya itu Amal Soleh. Masih saja ada frame NU Persis Muhammadiyah. Al-Irsyad. Apalagi sekarang ditambah dengan Partai Islam. PKS, PBB, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada ustad misalnya dari PKS, langsung kata orang PBB itu, jangan ustadnya dari PKS. Apa kata orang P3 itu? Jangan ustadnya dari DPR. Kan gitu. Ini problem, Pak. Saya ingin mengatakan berkotak-kotak untuk berorganisasi itu silakan. Bapamu aktif di NU silakan dari Persis silakan Muhammadiyah silakan. Yang penting kita berniat menegakkan dan mengamalkan Islam itu titik di akhirat kita akan ditanya amal soleh sudah di situ. Tapi kenyataannya kan di lapangan tidak begitu. Itu yang kita sebut sebagai krisis uhuah. Itu kita sebut sebagai krisis uhuah. Ya. Kemudian yang keempat. Faktual kita mengalami apa yang disebut dengan krisis pemahaman. Yang saya maksud krisis pemahaman, Pak Bu, seringkali kita mengukur keislaman seseorang itu hanya dari ritualnya saja. Belum sampai pada taraf intelektual. Sehingga belajar Islam itu sepertinya bukan jadi kebutuhan. ya Jujur saja, karyawan telkom ada berapa nih yang di gedung ini? Ada seribu? Lebih ya sebut saja kita biar gampang hitungnya 1300. Ya. Supaya gampang, gitu. Atau 1000 aja. Baiklah okay 1000. Coba lihat kiri kanan. Kira-kira ini ada berapa orang? Ini kan enggak nyampe 50% yang hadir? Ya, dalam hitungan saya sekitar 20%. Itu juga ini teh udah insaf nih baru pulang haji kan gitu. Kalau <laughs> <laughs> kalau bukan pulang haji mah enggak akan datang. Ini ini kan beberapa baru pulang haji nih, ya kelihatan di kepalanya lah gitu ya nah, ada juga yang tidak digundul waktu haji itu ada juga yang digundul nah yang tidak digundul sayang sekali ya anda didoakan oleh nabi cuma sekali jadi nabi itu begitu lihat yang tidak digundul Allahummarham ya Allah rahmati cuma sekali tapi begitu lihat yang digundul ya Allahummarham Allahummarham Allahummarham ya Allah rahmati rahmati rahmati jadi kepada ada yang kepada anda yang pulang haji tidak digundul ya saya menyesalkan Karena anda semua didoakan satu kali Kalau yang digundul ya bersyukur Anda didoakan tiga kali oleh Rasul Balik lagi, jangan bicara urusan haji Nah, kita lagi bicara apa? Bahwa kita mengalami krisis pemahaman Apa yang terjadi? Semangat umat Islam untuk belajar Islam itu Ya, gitu Bukan apa-apa ya Kalau saya misalnya Bapak, Ibu di RT, di RW Ngadain pengajian Warga yang datang kan Paling sekitar 20%, paling banyak 30%. Di kantor juga sama begitu. Di sini ya sekitar 30% itu udah bagus, 40%. Nah, biasanya ya kita seringkali lebih terikat hanya acara-acara seremonial. -acara ya Misalnya, seramah tahun baru hijriah. Nah, beda. Ini agak penuh. Jadi kita itu lebih suka dengan hal-hal seremonial. -hal Tapi hal-hal yang sifatnya konstan, konsisten, analisis yang Beruntun gitu ya, seperti semi perkuliahan, itu gak disukai oleh kita. Jadi memang kita tidak begitu suka dengan materi-materi yang berat gitu. Nah hadirin, ini kita mengalami krisis pemahaman. Makanya jangan heran, bapak ibu yang baru pulang haji lihat di dekat sofa marwah. Sampai hari ini, saya pertama kali menunaikan ibadah haji itu tahun 90. Pertama kali membimbing haji, sekarang 2007. Ya, udah tujuh, udah enam tahun. Alhamdulillah, Allah ngasih kesempatan bolak-balik, bolak-balik sampai sekarang belum banyak perubahan. Masih banyak umat Islam yang kesana dengan membawa kain kafan dari sini, lalu dicuci dengan air zam-zam dan dijemur di dekat Masjidil Haram. Waktu kita tanya bapak, kenapa bawa kain kafan dari sana terus dijemur, eh, dicuci pakai air zam-zam? Apa katanya? supaya nanti kalau meninggal saya di Indonesia dan dibungkus dengan kain kafan itu malaikat silo melihat saya jadi malaikat bakal bilang ini silo men karena dibungkus dengan kain kafan yang sudah dicuci dengan air pak bu yang begitu tuh bukan canda bapak ibu gak percaya datang ke dekat sofa dan marwah masih banyak orang kita banyak orang Indonesia yang di sana itu beli potongan-potongan kain kain eh apa? Kiswah Ka'bah. Kalau saya beli 100 real beli 200 real potongan Kiswah Ka'bah, penutup gak apa itu untuk saya kasih tahu ke anak saya bahwa yang namanya penutup Ka'bah itu kainnya seperti itu. Sini, A, Waktu papa hajinya. Nah, kain yang kamu lihat untuk menutup Ka'bah tuh jenisnya begini. Berarti kan it's okay, enggak apa-apa saya beli kain seperti itu. Tapi persoalannya masyarakat kita bukan untuk itu. Tapi demi kewibawaan. Nah jadi katanya kalau beli kain bekas kiswah Ka'bah. Ya itu 100 real Pak. 200 real tergantung lebarnya. Yang tilu senti kali, kali 2 senti ya 100 real. Kalau yang 6 kali 5 ya 200 real. Tergantung lebarnya. Itu disimpan di dompet. Itu katanya ya untuk ya supaya wajahnya itu jadi lebih berwibawa. gitu kan? Nah itu kan sudah ya sudah bagaimana dan yang saya ceritakan itu bukan ngarang Bapak Ibu datang kok so, cek masih ada yang begitu ada orang yang ya bawa ini sajadah begitu dekat Ka'bah digosok-gosok -gosok. ah, ah, gosok-gosok gitu digosok-gosok bawa terus ada juga yang ketika masuk ke Masjidil Haram ambil air zamzam lalu air zamzam itu dibawa tawaf dibawa tawaf lalu pulang ke hotel dimasukin ke Galon Balik deh ke masjid Ambil Bawa tawaf lagi Langsung bilang Ke orang-orang itu Nih Ini air zam-zam Sudah saya tawafkan Silahkan minum Keliru Pak Air zam-zam itu Tidak perlu ditawafkan Di mana Ada air zam-zam ditawafkan sudah saya tawafkan. Tidak usah. Boleh bawa air jam-jam. Oleh-oleh. Nih. Coba minum air jam-jam. Aduh. Nikmat sekali ya. Siapa tahu. Anda jadi bersemangat untuk berhaji ke sana. Boleh itu. Kalau cuma sekadar Menjamu tamu. Memberikan semangat. Sok gerakan. Kumpulkan rizki. Niatkan yang kuat. Allah akan membukakan rizki. Nanti akang Tiap kamasih. Lek-lek-lek. Tidak akan satu sangkir begini. Dua sendok Tidak. Lek-lek-lek sampai. Wereh begitu kan gitu akhirnya ada orang yang jadi bersemangat pak berarti nggak ya apa apa kalau saya bawa air jam jam menjamu tamu biar mereka juga bersemangat pergi ya atau minimal yang belum ada rezeki bisa merasakan air jam jam itu seperti apa itu kan nggak ya apa apa persoalannya di masyarakat kita kadang-kadang ya itu yang tadi ditawafkan dulu ya itu nah itu masalah itu kan apa krisis pemahaman jadi saudara-saudaraku sekalian kalau kita bicara hijrah, hijrah itu kan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana umat Islam yang masih mengalami krisis identitas, krisis orientasi sosial, krisis uhuwa dan krisis pemahaman secara bertahap berpindah ke kondisi ideal, yaitu kita menjadi khairu ummah, kita menjadi umat tawwasato, umat yang bisa memberikan solusi dan menjadi umat tawahidah. Itu semua harus dilakukan dengan Semangat hijrah, yaitu pindah dari satu keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Seramah-mah tidak usah terlalu lama, 30 menit juga cukup asal jelas arahnya. Saya bisa aja satu jam sampai jam dua juga, tapi saudara-saudara pasti bobo semuanya, karena lelah. Oke. Okay. Ibu, Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat hijrah kita ubah situasi faktual sekarang ke arah situasi ideal. Dan itu yang bisa melakukan, kita harus mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulai dari kita masing-masing. Ubah cara berpikir kita, ubah perilaku kita ke arah hal-hal yang lebih berkualitas. Demikian, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika shahadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaikum. Ya Rahman, Ya Rahim Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Gafurur Rahim Robbana, Ya Allah Ampunilah segala kesalahan kami Maafkan Ya Rabb segala kekeliruan kami Ampuni Ya Allah Segala kehilafan kami Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Ampunilah segala dosa dan kesalahan Kedua orang tua kami Berikan cinta, kasih, rahmat Dan ampunan kepada kedua orang tua kami Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Berikanlah kepada kami Anak-anak yang soleh Anak-anak yang sehat, anak-anak yang hatinya selalu terbuka dengan nasihat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai sumber keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Jadikan anak-anak kami sebagai jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana. Andaikan suatu saat, roh dan jasad kami harus berpisah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin.